Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <erasatorio> Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalawatulalaihi wasallam. Shahada Allahulah. Wahdahu la sharikalah. Shahada Muhammadan. Abuhu wa rasuluh. La nabiyya baghdad. Bapa bapa dan ibu ibu, jemaah salat zuhur. Rahmatullah. Berdiri syukur dan intinya kita panjatkan keadilan Allah subhanahu taala karena memang tidak terhinggaNya pula Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayahNya kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita semua baru saja rukuk dan sujud menghambakan diri kepada Allah melaksanakan salat zuhur berjamaah yang tentunya kita harapkan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang terpenting lagi mudah-mudahan kita dapat istiqomah di jalan yang diridai Allah sehingga kita pun nantinya bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin rahimakumullah Beberapa hari ini saya sedang menikmati salah satu nikmat Allah gigi yang sedang sakit gigi Benar kata orang banyak baru saya rasakan sekarang bahwa daripada sakit gigi lebih baik tidak sakit sama sekali <laughs> Minggu yang lalu kurang lebih kita di Forum Ulama Umat Indonesia diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah musyawarah para ulama Alhamdulillah hadir kurang lebih 300 ulama dari berbagai daerah Tentu saja dari Jawa Barat, Jakarta paling banyak, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga dari luar Jawa Di antaranya juga hadir dari Aceh, dari Kalimantan, dari Palembang Tema yang kita angkat adalah Masalah upaya kita untuk merumuskan sikap terhadap Upaya-upaya Pelecehan penghinaan Terhadap Islam Kenapa tema ini yang kita angkat Karena memang Akhir-akhir ini kita lihat Makin berani Kelompok-kelompok yang Mengatasnamakan Islam Lalu melakukan Penghinaan Terhadap ajaran Islam Kalau saya lihat keberadaan Kelompok ini secara pribadi Saya menilai ada empat Hal yang melatar Belakangi kelahiran mereka <tuh> Ada kelompok yang memang Lahir Diciptakan oleh Komunis <tuh> Seperti Kelompok-kelompok berbaju Islam <tuh> Kalau di tahun 60-an Di Bandung Terkenal sekali ada kelompok Yang menamakan dirinya Islam Murni Jadi ini ironisnya Kenapa kita Gerah dengan keberadaan kelompok-kelompok ini Karena Mereka tampil dengan membawa atribut Islam Bahkan Mengatasnamakan kelompoknya Dengan ajaran Islam Andai kata mereka tidak membawa Tampil dengan Nama-nama ini tentu saja Itu hak mereka <tuh> Bayangkan saja dulu Mereka menamakan kelompok mereka itu Islam murni Untuk Memberikan kesan pada umat Islam Bahwa dari kelompok Islam yang ada Mereka lah yang paling murni Kadang-kadang mereka menamakan Diri kelompoknya juga Quran Hadis Sehingga mereka dengan bangga Memakai lambang kihah singkatan Quran dan Hadis Pimpinannya di Jawa Barat pada waktu itu namanya pun bagus Pak Wahyu tinggalnya di Jalan Sederhana masjidnya sampai sekarang masih ada di Jalan Bijaksana baru saja direnovasi hampir saja diresmikan oleh Pak Walikota berapa bulan yang lalu saya langsung mengingatkan Pak Walikota tentang tentang keberadaan siapa sebenarnya mereka Akhirnya gak jadi diresmikan oleh Bawari <tuh> Meletuslah G30 SPKI tahun 65 <tuh> Kelompok yang namanya Islam Murni Darul Hadis, Quran Hadis Ini langsung dibubarkan oleh pemerintah Kenapa? Karena ternyata Yang menggerakkan Organisasi atau kelompok-kelompok ini adalah PKI Pak Wahyunya sendiri ya ditangkap Karena dia gembong PKI Di sekitar itu ada tiga gembong PKI yang ditangkap Namanya Islam Murni Setelah dibubarkan mereka lalu muncul lagi dengan nama Islam Jemaah Itu-itu juga sebenarnya akhirnya bubarkan lagi oleh pemerintah tahun 69 atau 68 dengan keputusan jaksa agung pada waktu itu. Mungkin inilah salah satu kelebihan di antara sekian banyak kekurangan rezim Orde Baru. Mereka memang sangat tidak membiarkan komunis itu hidup gitu. Muncul babat, muncul babat. Sehingga akhirnya kelompok ini merasa bahwa mereka tidak mungkin lagi muncul dengan membawa nama organisasi. Padahal mereka butuh terus bergerak gitu kan. Kalau kita pikir-pikir, komunis itu kan belum mati di negeri ini. Mereka masih terus bergerak. Lalu apa yang mereka lakukan di tahun 71 Mereka dalam... Pemilu tahun 71 berkampanye untuk kepentingan Golkar. Golkar teh hari tas segala dirawu. Nah, akhirnya ini pun di diambil suaranya suara mereka paling tidak dimanfaatkan. Akhirnya dinaungilah kelompok ini di bawah underbawahnya Golkar Lemkari. Aman sudah mereka di sana itu. Kenapa? Karena dipayungi sekarang oleh sebuah organisasi yang resmi kan itu Lemkari Undergownya golkar. Maka mereka pun menjadi lebih leluasa bergerak dan me menyebarkan paham sesat mereka. Nah, akhirnya umat Islam di mana-mana demo menuntut pada pemerintah agar Lemkari segera dibubarkan. Maka akhirnya Golkar mungkin secara politis melihat ini nggak menguntungkan, itu kan, karena umat Islam berteriak di mana-mana itu. Akhirnya Lemkari pun dibubarkan. Tetapi keberadaan kelompok ini tetap saja dilindungi oleh Golkar, oleh salah satu dari underbaw Golkar yang lain, yaitu LDI. sampai sekarang. Jadi saya tidak mengatakan bahawa LDI itu sesat. Itu LDI itu organisasi resmi under bawahnya PKR. Hanya sekarang LDI itu memayungi kelompok yang terlarang itu tadi. Orang menyebut luar biasa besarnya itu kelompok ini. Ini memang komunis. Sebab saya tahu persis ketika tahun 78 saya waktu itu masih sekolah di Mesir di Mesir kelompok Ikhwanul Muslimin pernah menuntut pada pemerintah Sadat, pada waktu itu Sadat yang jadi presiden agar kelompok yang menamakan dirinya di Mesir Jamaah Takfir wal Hijrah itu dibubarkan. Ketika itu Umar Islam agak bingung itu, kenapa Ikhwanul Muslimin menuntut kelompok ini dibubarkan? Mereka punya bukti bahawa dalang di balik kelompok ini adalah komunis. Yang memakai baju islam Akhirnya tahun 78 Oleh sadat dibubarkan Dan akhirnya sadat pun dibunuh oleh Kelompok ini Ajarannya kalau saya banding-bandingkan Dengan yang namanya Islam Murni, dulu Darul Hadis Islam jamaah persis sama itu Memang ini emang apa Peta perjuangan komunis Di dunia ya Menyelusupnya seperti itu Misalnya kelompok ini jelas mengkapirkan orang di luar kelompoknya. Bahkan menganggap umat Islam kita yang belum masuk kelompok mereka itu najis. Keringat kita pun najis. Sama itu ajarannya. Kalau bapak dan ibu ingin coba sekali-kali masuk ke masjid mereka. itu, Ikut sholat kalau saya salat buru-buru keluar lalu dari jauh intip itu insyaallah bekas kita salat itu akan diel itu. Mana keringat kita itu najis. Jadi lebih dari anjing kita itu. Anjing cuma air liurnya yang najis. Itu semua badan kita ini najis. Karena enggak mungkin ada kelompok Islam sampai sesaat ini memahami Islam ini mesti kerjaan orang di luar Islam. Ini memang Ya komunis Kerjaannya nah, sekarang terus saja Berkembang besar dia kan di bawah, di bawah Dinaungi, dipayungi oleh LDI Ini saya lihat Salah satu di antara empat Kalau dalam analisa saya Beradaan kelompok-kelompok Sesat ini ya Memang yang diciptakan oleh komunis ada lagi kelompok-kelompok yang memang diciptakan untuk kepentingan di luar Islam, seperti Yahudi. Yahudi pernah menciptakan kelompok yang kita memahami ada faham Syiah. Tidak semua faham Syiah itu akhirnya memang sesat, tapi sebagian besar itu memang mengajarkan ajaran sesat. Bahkan diantara Faham Sibiyah itu Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran yang ada Sekarang ini hanya sepertiga Dua pertiganya lagi ada di imam yang Gaib itu, yang ting mana. Dan imam-imam mereka itu posisinya Lebih daripada nabi Karena nabi itu hanya mengetahui Al-Quran itu yang zohir Sedangkan imam mereka mengetahui yang batin itu. Sehingga imam itu bisa membuat aturan Yang berbeda dengan Al-Quran itu ini kalau kita terus sejarahnya, ini kerjaan Yahudi. Ada juga kerjaan Yahudi yang berlindung dibalik yayasan kemanusiaan. Ini lebih banyak lagi bisa menjerat umat Islam ini. Tapi ya tidak dari segi jumlah ya. Saya perhatikan di Bandung misalnya tidak sedikit para pejabat guru-guru besar yang terjerat dalam dalam organisasi Yahudi ini. Organisasi yang menamakan dirinya Lions Club, Rotary Club, ini Yahudi ini. Murni Yahudi itu. Ayo ber, berlindung di balik yayasan kemanusiaan. Saya pernah suatu ketika diundang untuk berceramah gitu ya. Jadi yang ngundang saya saya lewat telepon itu kan, saya kenal ya seorang yang saya kenal itu. Untuk acara silaturahim namanya. di mana? Di Bumi Sangkuriang. Baik, saya bilang hari apa, jam sekian saya datang sendiri saya bilang. Saya memang biasa sepanjang saya mampu saya datang sendiri. Nah, itu saya datang ke Bumi Sang Kuryang Begitu saya masuk ke ruangan itu Saya sempat tertegun ini Jangan-jangan saya ini salah mendengar waktu itu Mungkin bukan di hari ini Jadwal saya nah, Begitu saya masuk itu Suasananya bukan suasana untuk ceramah Orang duduk-duduk melingkar di meja-meja Yang sedang minum-minuman keras banyak juga boleh-boleh di sana. Bingung saya tu kita salah asup saya tu. Lagi bingung gitu tiba-tiba ada yang mengucapkan salam pada saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak saya jawab gitu. Pas saya lihat oh yang undang saya itu benar saya bilang malam ini acara saya. Iya saya cakapkan makan dulu. Terima kasihlah saya bilang. Terima kasih acaranya makan dulu minum-minum. Tadi saya tidak ditawari minum bil Dia hanya saya belas silakan saja lah. Saya belas saya mau ke cari musola dulu. Saya tanya ke di Insangkudang itu ada musola. Jadi saya salat sunnah dua rakat waktu itu. Lalu saya mohon pada Allah subhanahu wa taala ya Allah apa yang sebaiknya saya lakukan. Itu. Apa sebaiknya saya pulang itu, baliklah. Ataukah saya tetap harus berseramah itu? Saya punya keyakinan beristighfar itu tidak harus selalu mimpi ya, karena nggak mungkin saya tidur dulu. Jadi selesai itu saya berdoa sampai saya punya keyakinan saya tetap seramah makan saya pun jadi ceramah. Mereka sudah selesai makan. Maka itulah mungkin ceramah saya yang paling singkat itu. Enggak sampai 20 menit. Saya waktu itu ingat kita sedang krisis moneter itu. Jadi ini sudah cukup lama peristiwa itu. Ketika itu saya baru saja membawa amanah dari saudara-saudara sesama muslim itu untuk saudara-saudara kita yang di daerah kantong-kantong kemiskinan di Jawa Barat itu, ya. yang membuat saya dalam kunjungan itu ya, berkali-kali harus mengalirkan air mata ya, melihat nasib Ya Allah jadi kalau kita suka membaca bahwa di Indonesia ini masih ada Kurang lebih 40 juta rakyat Yang hidup di bawah garis kemiskinan Memang itu betul hadirin. Betul sekali Apalagi waktu kasus monitor itu ya. ya Allah Sampai Ada di daerah Bukan Gunung Halu Celilin yang, yang di, Waktu di Bambang Pegarut tak ada seorang ibu begitu menerima bingkisan beras dan dia masuk gitu ya terima di kantor balai desa itu terima bingkisan beras lalu amplop terus kecap apa dan sebagainya lah kita amplop uesi wang jadi begitu keluar dari pintu balai desa yang satu lagi tiba-tiba Tubuh ya seperti jatuh gitu. kita terkejut takut. Mungkin dia kecapean, mungkin ngantri tadi. Dia pun berhenti, saya lari melihat si ibu itu. Ternyata, bukan jatuh. Beliau tuh menjatuhkan diri itu. Sujud saja di atas tanah di depan balai desa itu. Sambil dipegangnya berhasil. Ya, sembako yang baru diterimanya itu. Sambil berteriak-teriak seperti itu. Ya Allah, gusti, Alhamdulillah. Dipegangnya Seperti yang takut kalau beras itu lepas lagi dari tangan dia, betapa luar biasa. Mungkin dia merindukan hadirnya beras. Itu. Ketika saya tanya pada orang ini kenapa sih ibu ini sampai seperti ini, lalu kata orang di sana, pak, ibu ini datang dari sebuah dusun di mana sudah dua minggu mereka enggak ketemu beras. Alhamdulillah. Oh, di daerah Cibatu Ada yang beras segini Airnya seember Bukan lagi bubur itu. Seperti itulah Kehidupan mereka Di daerah Gunung Halu Itu sekitar sampai 1500 kakak Sampai sekarang pun Mereka sama saja tidak punya pekerjaan Apa-apa, penghasilan Apa-apa Jadi akhirnya Kemana gerangan Dana umat Islam yang kaya ini Perginya ini. Maka rupanya malah pergi Ke yayasan Yahudi itu. Saya terus terang saja pada waktu di Bumi Sangkuriang itu 80% Yang hadir itu saya kenal Apal saya Kebanyakan pejabat-pejabat Di Bandung, guru-guru besar Di ITB, di UNPAD Kebanyakan dokter Pengusaha Apal saya Ya Allah, kenapa justru mereka sekarang kumpul di sini? Dana-dana itu disedot, itu dikirimnya ke Amerika itu. Itu dikumpulkan oleh mereka, kirim ke Amerika. Karena pusatnya itu di Amerika. Kalau kita tinggal buka saja... American Dictionary itu jelas sekali di sana itu yang namanya Lions Club Rotary Club itu kan underbone nya missionary itu Yahudi heh sani Yahudi jadi dikumpulkan uang itu nanti kirim sana kalaupun nanti mereka punya program misalnya suka ada di pikiran dakwaan katanya apa program operasi bibir sombeng dan sebagainya mereka harus mengajukan lagi permohonan ke sana ke Amerika itu. Jadi nanti datang bantuan itu seolah-olah dari yayasan itu itu duit duit kita juga. Nah, akhirnya ya itulah saya bilang saya ceramah itu dua puluh menit saya ceritakan saya baru keliling keliling saya bilang di daerah kantong kemiskinan kemana dana umat Islam sepupanya lari ke sini saya bilang Subhanallah lah saya muntahkan saja kekesalan waktu itu 20 menit. Dan itulah ceramah saya yang tidak saya awali dengan assalamualaikum. Saya langsung saja bicara, enggak pakai assalamualaikum. Dan tidak saya akhiri dengan assalamualaikum. Duduk aja saya. Begitu duduk sebentar selesai, langsung saya berdiri. Saya bilang saya mau pulang sudah hirudang. Ya, betah saya melihat orang yang minum, kamar yang minum bir, yang bule, yang macam-macam itu -macam, bersikabung dengan itulah. Ya, ini sebentar katanya Pak Tian Sebentar saja katanya ya. Ada apa saya bilang Akhirnya, Rupanya saya dipanggil ke depan lagi Untuk menerima vandal ya. Apa ini vandal Kenang-kenangan dari Rotary Club Oh itu saya baca Rotary Club Wah, Yang begini mau saya bawa pulang ke rumah Ya saya bilang terima kasih Saya lempar Di atas meja saya pulang Ah besoknya mulailah orang telepon ke rumah itu. Ya, saya berkata 80% itu saya hafal Kenapa perhatian kami tidak mengerti? Ya Allah, saya bilang Pak Bapak ini seorang guru besar, Bapak ini seorang... Silakan baca saja kamus kamu. Banyak buku saya bilang. Itu Yesan Yahudi kok. Bapak sebagai seorang muslim tinggal baca saja Al-Baqarah 120 walantarduan kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum enggak akan pernah itu mereka itu punya niat untuk kebaikan kita Ya terjadalah nasib umat Islam di Palestina seperti apa oh, Allah cuma benar silakan saja baca Al-Qur'an mereka terpaksa harus bersembunyi di balik alasan kemanusiaan seperti itu karena mereka belum kuat. Coba kalau mereka sudah kuat, habis kita. Ada yang diciptakan oleh Yahudi. Apa kelompoknya? Ada juga yang diciptakan oleh ya kepentingan-kepentingan barat imperialisme barat. Seperti lahirnya kelompok yang sekarang sedang diributkan itu Ahmadia, itu jelas Inggris itu yang menciptakannya itu imperialisme Inggris memang yang menciptakan itu dengan figur Mirza GULAM Ahmadnya yang kemudian jadi nabi baru itu. Ketika tadi malam saya ditelepon orang diundang nggak untuk dialog. Siang ini katanya akan ada dialog di Masjid Istiqlal Bersama tokoh-tokoh Ahmadiyah Dia bilang kalau saya diundang saya tidak akan hadir Kalau saya masih mau berdebat berdialog dengan mereka Saya berarti sudah menyepelekan ijma ulama sedunia Rabitah alam islami Ikatan dunia islam Itu pernah mengumpulkan ulama seluruh Ulama islam sedunia Itu ikatan ini Rabitah ini bertempat di Mekah ya. Untuk memfatwakan Masalah Ahmadiyah Dan akhirnya mereka sepakat mengeluarkan fatwa Bahwa Ahmadiyah adalah Kelompok sempalan di luar islam Kelompok sempalan Di luar islam Bukan dalam islam Maksudnya nama Islam. Ajarannya memang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Itu jelas fatwa Robi Toh Alam Islami. Ikatan Dunia Islam. Dan juga pernah dikeluarkan oleh ikatan masjid sedunia. Keluar pernyataan yang sama. fatwa itu. Baik Ahmadiyah Khodiani maupun Ahmadiyah Lahur Sami dan mereka mengirim surat dan menyebarkan fatwa ini ke seluruh negara-negara yang ada negara yang ada umat Islamnya nah, termasuk negara kita pada waktu itu diterima dialamatkan langsung kepada presiden CKI Menteri Agama oleh Menteri Agama diteruskan ke Majelis Ulama Indonesia maka Majelis Ulama Indonesia meneruskan fatwa Robithah Alam Islami bahwa kelompok ini kelompok sempalan di luar Islam Perintah bagaimana sampai sekarang nggak pernah di nggak pernah juga dinyatakan sebagai kelompok terlarang itu. oleh pemerintah sejak dulu itu itu jelas kelompok sempalan memang dibuat dibuat gulam Ahmad Syahasi gulam Nabi baru, ya dalam keyakinan mereka. Ya, kalau dia ma mau menganggap punya nabi baru, ya tentu punya ajaran baru, ya jangan bawa nama-nama Islam lah. bikinlah agama baru silakan hak mereka kan itu. Yang menjadi keberatan kita itu karena mereka ingin menyesatkan Islam lalu memakai baju Islam itu saja sebenarnya keberatan kita. Kalau orang mau kafir silakan saja hak mereka untuk kafir. Makan misalnya ada orang mau bikin agama baru silakan. Cela hak mereka kan? Bukan hak kita juga untuk melarang orang mau kafir malah dilarang-larang masa. Orang saya saya nih mau kafir kok dilarang-larang? Kan salah kita nanti. Oh iya, hak kamu untuk kafir. Saya itu masuk, ingin masuk neraka kok ditahan-tahan. Kan nanti jangan-jangan kita berdosa nahan-nahan orang ingin masuk neraka. Jadi persoalan kita itu bahwa bahwa mereka ingin sesat. Tetapi ingin mencoba menyesatkan umat Islam dengan membawa nama Islam. Itu yang ke keberatannya kita. Bahwa mereka ingin sesat silahkan saja. Saya kalau tidak salah. Minggu, bulan yang lalu sudah menjelaskan itu ya. Kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah ini. Bahwa sebenarnya kan. Untuk apa kita harus menahan orang ingin kafir kan. Bahkan dengan. Makin banyaknya orang kafir, kita makin banyak peluang untuk dapat coupling di surga. Ya lamun orang asup surga gitu, tapi insyaallah asup lah gitu ya. <tik> <tik> insyaallah gitu. <tik> Itu kan surga, ada surga saya baca dalam Al-Quran itu bahwa di surga dan di neraka itu ternyata kita masing-masing manusia yang diciptakan oleh Allah termasuk bayi yang baru lahir lalu kemudian meninggal dunia, Ini pokoknya semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah itu sudah diciptakan untuk dia itu dua kapling di surga dan kapling di neraka, kita pun sama punya kapling di surga, kapling di neraka jadi kalau bapak dan ibu baca dalam akhir surat Az-Zumar Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa aurasana al-ardana tabawwa'u minal jannati haisun nasa. Ucapan orang-orang ahli surga yang menyatakan alhamdulillah Allah telah memenuhi janjinya yaitu memberikan surga lalu kita pun mewarisi. Apa ini maksud mewarisi itu? Kalau mewarisi kan ada peninggalan orang. Orang tua kita meninggal dunia Meninggalkan harta lalu kita mewarisi Kan itu istilah mewarisi itu jadi Yang bukan hak milik kita Jadi kita berarti di surga itu orang-orang mukmin Yang ahli surga Insya Allah kita nanti Insya Allah, amin. amin Amin Itu nanti kita akan mengambil Kapling kita dan sekaligus mewarisi Jadi yang akan masuk surga itu sedikit sangat sedikit makanya kenapa ada seorang sahabat di zaman sahabat dahulu selama tawaf tujuh putaran itu cuma berdoa, orang lain panjang-panjang doanya dia cuma mengulang-ulang satu dua ya Allah masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit, ya Allah masukkan saya ke dalam kelompok musa utik, terus oh, selama tujuh putaran itu ketika selesai tawaf ditanya itu ada dirinya tekumah bisa gitu aturmo do amoni paranjang merenta ieu mental itu hadir dininya hayang ngan meta eta lalu dia mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu menyampaikan firman Allah wa qalilum min ibadina syakura sangat sedikit sekali dari hamba kami yang mau bersyukur berarti hanya sedikit sekali yang akan masuk masuk surga nah saya berdoa kepada Allah ya Allah masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit itu Saya pikir juga kita rasakan kan itu. Sekarang anggaplah yang umat umat Islam, umat manusia sekarang kan 6 miliar. 6 miliar yang hidup sekarang ini ya, kita enggak bicara yang lalu lah. Yang lalu juga sama. Mungkin yang akan datang juga, bukan mungkin, yakin saya sama. Karena Allah yang menyatakan hanya sedikit kalau yang beriman itu. Yang hidup sekarang saja 6 miliar, yang muslim saja cuman 1,2. 4,8 kan? Asupnya kadar itu pasti itu kalau tidak segera taubat ya aneh kata sampai meninggal dunianya tidak segera taubat masuk Islam pasti asupkan di itu berarti 4,8 miliar itu kapling di surga yang disediakan oleh Allah untuk mereka kosong kosong nah yang 1,2 juga belum tentu semuanya asup nih Okey, tinggalin 1.2 yang umat Islam saja, ya Insyaallah masuk ya. Kalau sampai meninggal duanya Muslim masuk. Cuman panderi kan asupna. jadi bisa kita pakai dulu lah sebelum sebelum mereka datang gitu kan? Itu datang masih sok lah jadi manfaatkan. Jadi bisa mungkin tiga kapling kita. Jadi coupling, ambil kapling ambil kapling kita dan kita warisi juga. Makanya kita harus berterima kasih pada mereka. Yang mau kafir itu, mau iternau tak kau ada kafir. Nuhul, nah, nanti saya saya ambil kapling kamu itu. Nanti kapling-kapling kita juga nanti di akhirat itu di neraka, kita kan punya juga kapling. Wah, itu juga enggak, kita kan enggak akan pakai itu. Insyaallah enggak mau. Itu nanti juga akan diwarisi oleh mereka. Jadi orang-orang ahli neraka itu tidak hanya mengambil kapling dia, tapi juga mengambil kapling-kapling di neraka yang tidak dipakai oleh orang mumin. Oh dan kita insyaallah ikhlas betul ikhlas kita pekwe oh, sok, lah soklah cokot lah sekodongan kat eh cokotlah sa sa geseng lah kadinya hari tidak enggak ada enggak ada enggak ada keberatan dari sisi itu makanya Allah pun mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Ah alaihi al-kafirun la abudu ma ta'budun wa la tidak ada paksaan La tidak ada paksaan dalam agama Kita tidak, tidak, jadi orang kadang-kadang suka memahami Bu, ini. seperti ada pernyataan seseorang di PR halaman 3 hari ini gitu. yang dia juga memang membuat pernyataan sebenarnya sedang membela dirinya juga karena dirinya pernah disesatkan juga oleh ulama-ulama ini bukan hak, hak bukan hak manusia kata untuk menyatakan ini sesat memang betul hak Allah Para ulama itu termasuk Rabi Taalam Islam menyatakan ini sesat. Tidak bukan oleh mereka menyatakan ini sesat. Berdasarkan Al Quran, faham ini sesat. Tidak ada seorang manusia pun berhak menentukan ini sesat ini tidak sesat. Kalaupun para ulama menyatakan ini sesat itu berdasarkan Al-Quran. Makanya biasanya ada prolohnya berdasarkan Al-Quran ini, ini, ini, firman Allah ini, ini, ini. Maka berarti ini sesat. Kata Allah bukan kata Majelis ulama. Kalau ada pernyataan Majelis ulama bertentangan dengan Al-Quran, jangan diikuti. Dan insya Allah enggak meren. Ya saya kan enggak bisa menjamin. Karena pernah juga Majelis ulama ada keluar pernyataan. Dulu itu tentang kodok, ada fatwa tentang kodok sehingga saya akhirnya keluar dari majlis selama waktu itu. Maksudnya kodok itu haram dimakan, tapi halal dibudidayakan. Ah, teka arti sama sekali. Mah itu enu <Syukur> <Syukur> <Syukur> Ma, haram didahar halal dibudidayakan. Nah, waktu itu saya dah tak tahan lagi di majlis selama harita memang waktu zaman orde baru itu terlalu distil sekali ya yang namanya haram ya sampai sekarang pun saya ditanya soal judi gimana nih judi ini kalau jadi diberantas seperti ini terus Kuma sampai diskusi dengan pihak Polda itu ini gimana katanya okp okp banyak yang ngadu ke kapolda kayak gimana kami kata jadi nggak punya penghasilan mereka kan selama ini disuapi bukan hanya okp yang disuapi itu Hampir semua pihak dapat, dapat bagian. Saya punya rekaman itu dari yang biasa ngebaginya itu. Si ini dapat berapa, si ini dapat berapa, ini bagian berapa, ini institusi ini berapa, OKP ini dapat berapa setiap bulannya. Termasuk dalam rekaman itu dia menyebutkan si Kiai ya, dapat seberapa. <laughs> Ada Kiai yang dapat kalau saya sebut namanya kaget pasti hadirin itu. Tapi biarkan dulu lah jangan usah disebut dulu supaya jangan kaget itu. Ya itu itu kita punya rekamannya itu. Jadi saya, saya bilang bukan urusan kita untuk membicarakan mereka mau. Lalu sekarang apakah pencuri itu pencuri jangan ditangkap itu nanti mereka nganggur dong nggak punya kerjaan. Masa begitu logikanya. Oh kemudian katanya mau dibuat lokasi lokalisasi perjudian katanya seperti yang enggak bisa saya katakan. Dari sisi pandangan Islam, yang namanya berdosa itu bukan hanya pelaku. Pak. Tapi termasuk yang menyediakan sarana. Yang terlibat saja lah pokoknya yang terlibat, germo, walaupun dia mungkin tidak pernah zina. Tapi dia kan yang telah berperan besar untuk tak bisa loh. saya kan tak pernah berdzina. Saya mah cuma sedia, menyediakan sarana, bisi, endorezina, terus <laughs> kesenian tempat. Kalau saya disediakan, kan le ngawur itu sekolah pikir seperti itu. Yang namanya haram ya haram, harus habis. Tetapi kan kita sediakan untuk orang-orang kafir misalnya, ya tak bisa. Saya misalnya yakin bahawa daging babi itu haram, ya tak bisa saya kemudian beternak babi. Untuk menyediakan untuk orang-orang kafir, saya berarti telah membantu orang kafir untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, walaupun menurut mereka itu tidak haram, misalnya kan itu, saya nggak boleh membantu itu. Jam satu eh, kadang saya pak udah-udah diem waktu hari dia telah. Jadi ada yang diciptakan Ini masih bisa ya 5 menit lagi ya 5 menit lah 7, lah, 7 lah 7 menit lah 7 menit bu, 7 menit bu, tenang bu 7 menit lah Ada yang diciptakan oleh Kepentingan imperialisme seperti itu kan Yahudi ada yang kepentingan Ada juga yang kepentingan Imperialisme Barat Sekarang Amerika ini Bukan tidak bermain-main dia Hadirin ini saya bongkar sajalah sekarang. Dan memang sudah saatnya harus saya bongkar. Gitu. Ketika dulu kita bersepakat para ulama yang menandatangani itu kebetulan lagi berkumpul di Bandung di kita di FUU. Beberapa ulama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Menyikapi tulisan koordinator jaringan, Iblis, eh, jaringan Islam Liberal. Itu Pak Ulil Absar Abdullah yang dalam harian Kompas 21 Februari 2001 membuat sebuah artikel yang sangat luar biasa menghina Islam. Dengan pernyataan-pernyataannya tidak ada hukum Tuhan yang ada hanya hukum manusia Muhammad itu hanyalah seorang tokoh historis. Yang manusia biasa yang banyak kesalahannya karena itu harus dikritisi. Wah, bermacam-macam lah. Kita bersepakat kemudian melaporkan kasus penghinaan ini ke Mabes polri Saya sendiri yang memimpin delegasi pelaporan itu. Ke Jakarta kita. Ini yang saya ingin ceritakan sekarang. Waktu itu kebetulan... Uh, Sekri Kapolri itu saya kenal, jadi saya telepon beliau, pak saya mau ke Mabes pak, mau uh, apa atas nama teman-teman mau melaporkan kasus ini. Oh iya, batian saya tunggu di kantor saya lah, nanti gampang saya bantu-bantu, ya. Nanti ya, kita ke kantornya, di, ya alhamdulillah dikasih minum teh dulu, yang kueh diharita. Cuma saya sudah lupa lagi kueh na, kueh naun mukul. Nah ya, itu agak terlalu penting. Ayahnya gimana, Pak Cian? Ya gini, saya bilang ini ada kasus penghinaan, saya bilang ini di harian Kompas kita bawa ini kemudian kita ingin ini diproseslah sesuai hukum sebab enggak bisa kita biarkan terus begini, saya bilang kan Islam dihina-hina seperti ini. Oh gitu ya, baik ada. Dia ada telepon itu temannya di reserse kan. Datang, ayo, minum aja dulu lah nanti gampang itu diproses. Kita datanglah dua orang perwira reserse Mabespori. Ini saya sampaikan yang sesungguhnya. Allah menjadi saksi untuk apa saya ngarang-ngarangnya. Supaya kita tahu lah. Oh semua ini ada permainan ini di balik semua ini. Datang dua perwira itu. Aduh, katanya kata teman saya yang saya teman saya itu, ni katanya patihan wakil ini memimpin delegasi pelaporan atas nama para ulama yang menandatangani ini, ingin melaporkan kasus penghinaan yang dilakukan oleh Uwil Al-Abshar Abdallah, tolong dibantu oh iya siap, tugas kami pak ya. baik pak ya. nanti kami bantu. luar biasa Allah ya. saya kan tidak mau nanya apa-apa lagi kan selesai saja, saya ingin menghidup teh saya nunggu kapan tiba-tiba meluncur saja dari mulutnya itu omongan ini, ya kami akan proses, Pak. Cuma perlu Bapak tahu katanya. Kalau Bapak sekarang mewakili para ulama melaporkan ini supaya di proses sesuai hukum, kami mendapat instruksi justru dari atasan untuk melindungi orang ini. Sampai perwira yang tadi teman saya dan perwira yang lain yang hadir itu pada bengong gitu di ruangan ini. Ini orang kenapa? Mungkin ni kan rahsia mereka, ini kan intan mereka. Saya yakin dengan kemahabesaran Allah. Wa makarua makar Allah. Wallahu kayrol makirin. Orang boleh berencana membuat makar dan Allah yang bisa mengatasi makar-makar itu. Saya enggak minta, enggak apa-apa, meluncur saya. Oh gitu pak saya bilang. Nah, karena sudah keluar begitu saya kejar. Siapa saja Pak yang di, harus dilindungi? Maka disebutlah tiga nama waktu itu. Ya, Ulil Absar Abdalla itu. Lalu Azumarzi Arja. Nah, sekarang rektor IAIN Ciputat Nurhalis Majid. Nih, katanya yang harus kami lindungi. Yang pesan untuk melindunginya siapa, Pak? Kosahto? Jadi katanya waktu Desember kemarin Goh Cotong datang ke Jakarta, ke Indonesia. Lalu dia berpesan sebelum pulang ke Megawati. Waktu itu kan presidennya Megawati. Tolong katanya tiga, tiga ini dipelihara dengan baik. Karena ini aset kami. Maka sejak itu saya, saya dan teman-teman mengatakan ini pasti mandat persoalan ini. Kalau sudah pesanannya seperti itu tapi kita kejar terus ya oke pak nggak apa-apa eh, pesan itu kami punya kewajiban moral untuk melaporkan ini nah, ini jelas penghinaan dan ya negeri ini punya hukum dalam kuhp pasal 156a saya sampai apal waktu itu ini kan ada ini kan eh, kita proses proses pulang balik saya Bandung Jakarta berapa kali itu sampai iuh, harus ini lengkapi ini lengkapi itu selesai Oh ini katanya harus ada tim ahli. Saksi ahli maksud saya. Dari mana Pak saksi ahlinya? Dari sano? Dari Mesti dari Majelis Ulama Pusat. Oh, Oke okay, Pak, kita tunggu. Balik lagi, tanya lagi, tanya lagi. Ternyata belum juga. Dari bawahannya kita tanya. Ini kenapa ini? Tidak bisa diarikan. Patian-patian saja kata. Bawahannya lagi. Patian saja katanya masuk ke kantor pimpinan ini. Saya so, sudah berkali-kali tidak ditanggapi. kok Surat itu dikembalikan lagi, kembalikan lagi. Saya masuk kantor pimpinan ini Pak. Ada masalah Pak sehubungan dengan saksi ahli? Oh enggak, hanya prosedur saja belum. Saya dengar surat sudah masuklah tapi belum ditandatangani Bapak. Hanya ditandatangani, periksaaan saksi lagi. Sampai tiga saksi selesai pemeriksaan, sampai sekarang pun mandek. Akhirnya yang bersangkutan sendiri kan di majalah Hidayatullah sudah mengaku dari mana sumber ruangan mereka selama ini. ASEAN Foundation, Ashan Foundation yang dipimpin oleh Gochotong mewakili Amerika kan itu. Para madina silakan tanya, dari mana? Dari mana dananya? Dari Ford Foundation, ya mereka juga. Mana pernah sih Amerika berpikir untuk kepentingan kemajuan umat Islam? orang umat Islam sejuta-an yang dibantai oleh mereka itu. Kok yang sejuta dibantai yang sini dikasih dana? Apa sih maksudnya semuanya? Allahu Akbar saya bersaksi atas nama Allah saya menyampaikan hal ini gitu ya ini biar kita memahami betul ada dua menit bu dua menit <laughs> yang ketiga ini yang ketiga satu menit mungkin ada yang memang kelompok sesat yang diciptakan oleh pemerintah diciptakan kelompok ini Nah, seperti kelompok yang pernah juga kita bongkar kan dulu sampai sekarang mandek juga itu ya, kerjaan kita cuma ngebongkar dan mandek ya, kelompok yang namakan dirinya NII Komandoan Wilayah 9 yang menurut data kita sudah menyesatkan 168.660 umat Islam di Indonesia tidak sholat sampai sekarang tidak puasa mereka cuma bayar saja itu Lalu jina, ya jina mereka dianggap juga salah lah dosa lah mungkin itu, ya. tapi bisa ditebus dengan bayar uang dua ribu. Kalau dia berzinah dengan orang di luar kelompoknya, kalau dengan sesama kelompok, ada maha dia tinggal bayar kepada imamnya selesai, berarti dosa jinahnya hapus. Sholat tidak tidak usah karena memang belum futsu makah katanya negara ini belum Menjadi negara Islam Masih NKRI Lalu Ah banyak lagi kita temukan Sembilan ajaran sesat mereka itu Telusur punya telusuri terus Sampainya kita adukan ke Polda Ke Kapori Ke ke Panglima Silwangi Saya, saya sendiri yang langsung Membawa dokumen-dokumen itu Lalu ke Panglima TNI Ke Jaksa Tinggi Jawa Barat Kejaksa agung, saya serahkan semua dokumen-dokumen segitu. Ternyata sebelum kita bongkar, Mabes juga sudah punya dokumen itu. Sudah ada, mereka sudah tahu Mabes polri itu. Lalu kenapa gak pernah diambil tindakan? Loh yang menciptakan ini rezim Soeharto kok dulu? <lacht> Lewat ali alimertoponya. Ini. Dengan memanfaatkan pengkhianatan adah jelani kaki tangannya Kartosuwiryo saya punya dokumen waktu dia menyerahkan diri di hadapan Kodam Siliwangi itu dia tanda tangan di atas meterai dia menyerahkan diri menurut Kartosuwiryo DITI pada waktu itu dia hianat kan menurut rezim Soeharto pada waktu ini pahlawan ambil besarkan diberi modal pemberesin dan lain sebagainya lalu dibesarkan dipakai untuk diadukan dengan kelompok yang dianggap bisa membahayakan posisi kekuasaan pemerintah pada waktu itu diadukan kita seperti itu. Jadi kalau sekarang mandek dan kekuatannya sudah sebesar itu, mereka sudah punya pemerintahan sendiri kok di negeri ini. Kita punya datanya mulai siapa presidennya, 15 menteri di bawahnya siapa, 11 kementerian di bawahnya, namanya, bahkan nomor teleponnya, itu kita sudah laporkan. Ibu kotanya itu akan pindah ke Indramayu itu yang sekarang Dulu ketika kita bongkar itu banyak orang tua yang berpikir ini jangan-jangan perhatian ini sirik-sirik non saya mau boga pesantren gitu mungkin usahanya usaha non saya mau boga usaha non ini murni saya bilang saya ya Allah kita punya ratusan korban itu yang nadu ke kita itu. Nah sekarang mulai banyak orang tua yang menjerit setelah melihat perkembangan anaknya banyak yang sudah keluar Malaysia saja sudah menarik 119 siswanya ini yang di dalam sana yang lebih berbahaya lagi 168.000 yang di teror Di antaranya mahasiswa buruh karyawan itb 200 yang kena jerat ini yang ddo kan berarti itu. kepentingannya politik gitu. lahir lagi kelompok yang seperti ini yang keempat satu menit lagi yang keempat satu menit lagi nah kalau ini tidak diciptakan ini ya pribadi-pribadi, kelompok-kelompok itu yang akun Nabi seperti orang yang saya yakin terganggu itu jiwanya itu. Siapa Lia, Lia Aminullah itu yang katanya bertemu dengan Jibril itu pasti dengan tuyul, mungkin ketemuan itu. Lalu akhirnya mempengaruhi jiwa dia. Termasuk juga yang baru kita teliti, kita pernah kirim itu apa teman-teman dari FOI karena di Garut berkembang satu aliran ada orang yang mengaku dirinya tuhan bahkan lain eh, nabi tuhan namanya allu eh o allu allu apa itu jadi si jemaahnya udah 40 yang menuhankan dia jadi menggantilah la ilaha illu la ilaha illallah gitu dia si allu namanya itu allu atau jadi nama tuhannya itu itu kita kirim ke sana ke garut coba ini kita selidiki tuhan di mana dia teh lah diteliti di sana ternyata kata pihak keaparat di sana udah kita amankan katanya sekarang sudah di Bandung kejar di Bandungnya di mana? pokoknya katanya sudah dikirim ke Riau 11. <tuh> 11. Kita enggak enggak mau terima begitu saja kita teliti kan itu datangi itu riau 11 datangi dokternya betul enggak si Olu itu si Tuhan itu sudah ada di riau 11 Ternyata betul sedang dirawat di riau 11 Nogelo itu yang lebih mengherankan saya kok yang gila nogelo bisa mempengaruhi 40 40, 40 orang ini gara-gara lo di wae itu nah ini kalau ini ya pribadi-pribadilah itu ya Hadirin, Saya bisa berbicara panjanglah kalau yang bersini Karena saya sudah mengazamkan diri untuk Ya insya Allah ingin menyelamatkan akidah umat ini Berusaha untuk menyelamatkan akidah ini dari upaya-upaya penyesatan semacam ini Semoga Allah memberkai kita sekalian Dan saya mohon ampun kalau ada kesalahan ya Allah Karena tidak ada yang saya ingin sampaikan Kecuali yang saya yakini kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu menunggu 14 menit dari waktu yang semestinya. Bilahi Taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.